Mitra bisnis, pemerintah sepertinya benar-benar bingung mencari cara mengatasi konsumsi BBM bersubsidi yang membebankan anggaran. Ekonom Faisal Basri berpandangan, tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM bersubsidi. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, kita tahu kenaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan banyak kontra. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyiasatinya? Yang kontra itu siapa? Kelas menengah. Iya ini yang bawel kelas menengah Yang naik mobil kemana-mana gitu kan Yang merasa kenyamanannya terganggu dengan kenaikan harga BBM Tapi kalau dana yang dialihkan untuk rakyat banyak Saya rasa rakyat tidak akan menolak Kemudian buat kelas menengah ini Dibuat perbaikan transportasi publik Dari rumah ke kantor Naik bus yang nyaman Jadi buat apa kita naik mobil Habis-habiskan BBM Apalagi tambah macet gitu Nah kan selalu saya ingat itu Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian mau menaikkan harga yang tidak jadi itu Dia mengatakan nanti kalau BBM dinaikkan transportasi akan diperbaiki, transportasi publik Mana? Jadi rakyat juga kesel dan makin tidak percaya, ah ngomong doang begitu kan Beberapa pendapat mengatakan keengganan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi disebabkan adanya pencitraan politik Bagaimana Anda melihatnya Pak? Pemilunya 2014 masih lama Pak SBY tidak terpilih kembali kan tidak bisa maju gitu jadi citra apa sih netaulah nah, kita tapi tidak hanya BBM kan dalam segala hal kan Pak SBY lambat terima aja lah. Bagaimana dengan opsi konversi BBM ke bahan bakar gas atau BBG? Tidak lancar juga jadi anda lihat aja pom bensin SPBG yang gas anda nambah berapa? Praktis tidak ada tambah. Cuma yang mulus tu konversi minyak tanah saja ke gas ya. Jadi lamban sekali di dalam mengimplementasikan makropolisisnya. Jadi kita lemah di mikropolisis, di level pelaksanaan yang mikro-mikro itu. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.